kembali pembahasan kita mada'bah dan maut. Ada apa setelah mati? Kita masuk kepada pembahasan bab Al-Anbiya wal Barzakh. Bagaimana kehidupan para nabi di alam Barzakh? Pembahasan kita kali ini termasuk pembahasan yang terkait dengan masalah i'tiqad akidah ahlussunnah wal jamaah yang mana akidah ini akidah ahlussunnah wal jamaah atau akidah para salafus saleh Wa ta'ala ajma'in Adalah merupakan keyakinan Iktiqat pembahasan akidah yang sangat penting Ketika Terjadi kesalah Fahaman Di dalam masalah ini Maka Banyak Menjadi penyebab kesesatan atau yang bahkan sampai kepada tingkat kesyirikan. Sebagian di antara keyakinan terhadap para nabi yang salah, yang batil. Ini bisa menjerumuskan ke dalam keyakinan batil dan rentetannya. Yang termasuk di antaranya Tadi yang disebutkan Kesirikan banyak disebabkan Karena keyakinan yang salah Terhadap para nabi dan rasul Nah dalam pembahasan ini Akan disebutkan Beberapa poin penting Terkait dengan para nabi Termasuk rasulullah Alaihi Wasallam Dan juga para nabi yang lain nah, Ini yang penting untuk kita ketahui Karena kitab yang kita bahas ini sangat erat Kaitannya dengan iman kepada hari akhir Dan juga bab ini secara khusus terkait dengan iman kepada para nabi dan rasul Iman kepada nabi dan rasul Nah termasuk iman kepada hari akhir karena ini kaitannya dengan alam barzah Para nabi bagaimana di alam barzah Karena keyakinan atau akidah Dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Tidak diambil dari yang lainnya Yang lainnya ini maksudnya bagaimana? Diambil dari kisah-kisah Israeliyat atau Bani Isra'il. Kecuali yang memang disebutkan Rasulullah Para nabi Bani Israel Yang disebutkan Rasulullah Maka Diteliti dengan ilmu hadis Jika sohih Maka menjadi dasar Termasuk dasar akidah Jika itu lemah Apalagi sangat lemah Dan palsu Maka tidak bisa dijadikan Dasar dalam apa akidah Apalagi termasuk yang uh, Masuk dalam Kategori Israeliyat Israeliyat yang uh, Yang apalagi Bertentangan dengan Hadis Rasulullah atau dengan Pokok-pokok syariat Yang di Al-Quran dan Sunnah Maka ini yang banyak Beredar Di kalangan kita kaum muslimin Setelah Ditelusuri Tentang para Nabi ini berasal dari Israiliyat dan yang lainnya yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Makanya banyak disebutkan kuburan fulan para nabi, kuburan nabi fulan, nabi fulan, nabi fulan Fula, yang ternyata sumbernya adalah Israiliyat. Sumbernya adalah apa? Israel kalau itu nabi-nabi Bani Israel dan termasuk diantaranya tentang kuburan Nabi Muhammad SAW dan kuburan para nabi yang lainnya yang sekarang ini disebutkan konon uh, ada di berbagai negeri di dunia ini ada yang katanya Nabi Fulan di Mesir ada yang di Yordania ada yang di Palestina dan sebagainya, di negeri Yaman dan di berbagai tempat yang katanya itu kuburan Nabi. Maka tidak ada yang valid kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kuburan yang diduga paling paling kuat hanya yang disebutkan Nabi Ibrahim alaihi itu pun tidak bisa dipastikan. Tidak ada argumen dalil yang kuat dalam riwayat yang menyebutkan ini adalah kuburan Nabi Ibrahim. Cuman sudah terlanjur dikenal dan terkenal. Kuburan Nabi Ibrahim yang ada di kota namanya Khalil di Palestina. Nah itu yang disebutkan oh itu quran oh, kuburannya Nabi Ibrahim. Tetapi sepanjang sejarah Rasulullah Sejarah Islam Tidak ada penukilan Padahal Rasulullah SAW Beliau juga uh, Pernah uh, uh, Ke <coughs> Palestina, ke Baitul Maqdis Kemudian juga para sahabat uh, Yang ada di Baitul Maqdis Di negeri Syam Karena sejak zamannya Umar bin Khattab Negeri Syam termasuk Palestina sudah dikuasai oleh kaum Muslimin di masa kegelapan, merbekot. Tapi tidak pernah dinukil. Kalau seandainya kuburan Nabi Ibrahim sudah ada, sudah ada atau belum? Harusnya sudah ada. Rasulullah, sel selam di masa Rasulullah hidup, para pelaku orang hidup sudah ada harusnya. Kenapa baru diketemukan ini? Nah, belakangan ini Gimana tidak ditemukan Di zaman dulu Berarti lebih pinter orang zaman sekarang ya. nah, ini. Bisa menemukan Kuburannya Nabi Ibrahim AS nah, ini. Kalau dia mengatakan Sudah ditemukan nah, Berarti bagaimana sikap para sahabat Seandainya tahu Itu kuburan Nabi Ibrahim AS Tidak ada dalam sejarah Catatan sejarah mereka para sahabat, eh, Muawiyah yang jadi penguasa di eh, di sana sebagai gubernur bahkan kehilafahan, ini eh, sepanjang bani umayyah saja dan Muawiyah Nabi Syekh sampai kemudian setelahnya tidak ada penunjilan mereka mengunjungi kuburan siapa? Nabi Ibrahim Alaihissalam. Eh, padahal dalam wilayah kekuasaan Islam demikian juga di tempat yang lain di negeri Yaman yang sekarang banyak dikunjungi kuburannya Nabi siapa Hud kuburan Nabi Hud baru belakangan diketemukan yang namanya kuburan Nabi Hud dulu belum pernah ada dinukil dalam sejarah eh, para sahabat karena sudah di zaman Rasulullah di negeri Yaman Rasulullah mengutus bagian sahabat kebah di negeri Yaman sudah sejak dulu Artinya seandainya Kuburan Nabi Hud itu harusnya sudah ada Di zaman Rasulullah Tapi tidak apa Pernah dinukil Rasulullah Para sahabat yang tinggal di sana dak dakwah di negeri Yaman Kemudian Mengunjungi, menziarahi Kuburannya siapa Nabi? Nabi Hud Kalau ada yang mengatakan baru ditemukan setelah itulah Berarti mereka lebih apa? Lebih pintar daripada Rasulullah Enggak? Rasulullah nggak berhasil menemukan kuburannya Nabi Hud. Seandainya ada keutamaan ziarah ke kuburannya siapa ah, Nabi. Tapi zaman sekarang ini kuburan yang katanya kuburan Nabi Hud di negeri Yaman itu bahkan dikunjungi, diziarahi. Bahkan ada kitab disusun. Nah ini disusun manasik haji mashayit, manasik haji ke kuburan kuburannya Nabi ya Wah. Nabi Hud, Nabi Ismail. Nah ini menunjukkan perkara-perkara baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Nah ini. Jadi <tuh> kita kembali kepada pembahasan para nabi ini. Bagaimana kehidupan di alam barzah? Ini yang penting untuk kita ketahui. Hadis-hadis Rasulullah -hadis ini akan memberikan gambaran kepada kita apa yang seharusnya kita yakini tentang para nabi, termasuk Rasulullah SAW di alam kubur Yang pertama. Tentang <coughs> Pembahasan Poin yang pertama Bahwa Allah Mewakilkan Mewakilkan atau Menugaskan Satu malaikat Allah Menugaskan Allah menciptakan satu malaikat yang tugasnya Indah Qabrin Nabi Tugasnya adalah berada di sisi kuburan kubur Nabi, artinya berada di e, alam barzah atau berada di alam barzahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di samping di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li ibarihi untuk mengabarkan, mengabarkan, memberitahu, memberitahu siapa? Nabi SAW Karena yang penting untuk kita ketahui Sebagaimana Di mukaddimah kitab ini Pembahasan kitab ini Bahwa Ruh Yang Allah ciptakan sebelum jasad Seluruh manusia Termasuk Nabi Adam Sudah diciptakan ruhnya duluan Ruh ini Sejak diciptakan oleh Allah Hidup Selamanya Ruh itu sifatnya apa Hidup kekal Selamanya abadi Sampai hari kiamat Nah Yang disebut mati Yang disebut mati Kematian wafat Itu adalah Keadaan Dimana ruh yang hidup Ini berpisah Sementara Dari apa? Jasad Berpisahnya ini Sifatnya sementara Dan tidak uh, Total Bukan pisah total Sementara Masih ada Ikatannya Masih ada hubungan Antara jasad dan ruh Meskipun hubungannya Tidak seperti hubungan sebelumnya Di dunia Alam manusia kita di dunia ini Hubungan ruh Dan jasad kita itu belum 100%. Belum apa? 100%. Lah berapa persen? Nah ini. Silakan uh, dihitung sendiri kalau kita tidur itu sebenarnya ruhnya ini digenggam oleh Allah. Dikuasai oleh Allah. Nah ini, itu makna wafat. Makna wafat itu apa? Digenggam. Makna wafat itu digenggam, dikuasai Ruhnya Itu yang disebut dengan wafat Allah berfirman di dalam Al-Quran Dia Dialah Allah Allah yang mewafatkan Jiwa Jiwa itu ruh Anfus Nafsun Ini bahasanya nafs, nafs. E, Nafsu Kalau kita artikan Atau sebenarnya jiwa Anfus atau nafs Yang artinya jiwa Yang hakikatnya ruh Tetapi ketika ruh Menyatu dengan jasad Disebut nafsun Disebut apa? Nafsun Ruh sebenarnya hakikatnya Tapi keadaan di mana ruh itu Menyatu dengan jasad Ditiupkan ke jasad Maka ruhnya ini Disebut dengan apa? Nafsun Nah itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat manusia Ya tawafal anfusa Allah yang menggenggam jiwa Ruh pada saat mati Dikenggam oleh Allah Hina mautiha Ketika dia mati Yang kedua Allah juga menggenggam jiwa Wallati lam tamud Yang belum mati Jiwa yang belum mati ini, jiwa yang belum apa? Mati fi nah. miha Pada saat tidurnya Dalam kondisi apa? Tidur, dalam kondisi tidur itu Allah menggenggam jiwa manusia Atau ruh manusia Fayum sikul ladhi Qadha alaihal maut Kemudian Allah Menggenggam menahan Jiwa, ruh yang sudah ditetapkan mati Digenggam Dikuasai oleh Allah Jadi ruh manusia Yang mati bukan Gentayangan Faham sudah Kalau ada gentayangan itu apanya Itu jin Yang gentayangan itu Bukan ruh manusia Bukan Itu jin yang ngaku ruhnya ini Jin yang ngaku apa ngaku sebagai ruhnya fulan fulan fulan ini ini yang ngaku yang ngaku adalah jin dan dia dusta kalau ada ruh atau uh, yang ngaku ini saya ruhnya fulan atau wajahnya kalau kita melihat ini kok pak fulan nah, ini nah itu kita melihat jin sebenarnya melihat apa jin baik mimpi kalau mimpi ini uh, mimpi adalah sebuah Alam ya, Yang ya, itu adalah Ada beberapa macam mimpi Nah ini nah, itu ya, Sebenarnya ya, Ini adalah Kondisi Orang yang tidur dia melihat dalam mimpinya Nah ini mimpi itu ada dua Bisa jadi dari Allah bisa jadi dari Allah Syaitan. nah Sehingga yang di, uh, Dilihat Kalau seandainya orang itu dalam keadaan tidak tidur Melihat orang yang Sudah meninggal Maka ini sebenarnya bukan apa Ruhnya Pak Fulan Tapi siapa Syaitan yang menampakkan dirinya nah ini jin Syaitan yang menampakkan dirinya Seperti bentuk Fulan yang meninggal nah ini Nah ini salah satu diantara yang Banyak kaum muslimin salah fahamnya Eh roh gentayangan ini, ya. tidak ada roh gentayangan itu ruh yang meninggal itu dikuasai digentayang oleh Allah. Eh, ini yang meninggal maka ditahan. Fayumsik Allah yang menahan. Allah yang menahan. Dalam Al Quran ini disebutkan Allah yang menahan. Tidak ada namanya ruhnya Pak Fulan karena dia pesugihan ruhnya dikuasai Niyoroh Idul. Dikuasai siapa lagi? Ya Hei ini uh, siapa yang di pesugian ini didatangi, dipegang dikuasai oleh apa yang dimintai pesugian ini, ya atau dikuasai ni warokitul ni blorong ni yang lainnya, ya tak? Ini gak ada, ini khurafat namanya kurafat, ini kurafat, nah, itu. Nah ini itu secara umum ruh secara umum. Nah, ini Allahnya secara umum demikian. Tidak ada ruh Kecuali dalam genggaman Allah Allah yang menguasai ruh Tidak ada manusia Jin yang menguasai ruh manusia nah, Ini Atau ruhnya jin Semuanya Ruhnya manusia, ruhnya jin Digenggam kalau mati Digenggam ditahan oleh Allah Allah yang menguasainya Allah seterah-seterah menempatkan di mana Beda tempatnya orang mu'min Ruhnya orang mu'min ketika mati Dan ruhnya orang kafir orang munafik beda tempatnya. Tapi yang menahan, yang menguasai Allah. Yang pertama, yang kedua orang tidur juga di dalam kekuasaan Allah. Allah yang menguasai ruhnya. Maka Allah menahan yang mati dan wa yursilul ukhra ila ajalimus sama. Allah melepaskan yang lain, yang lain itu yang tidur tadi dilepaskan. Kalau dilepaskan, bangun orang itu. Bangun tidur Berarti dilepas Ruhnya balik ke jasadnya Nah ini Berarti belum 100% Ketika nanti hari kiamat Manusia dikumpulkan Dari kuburnya ya, Dikumpulkan Di padang masyar Itu ruhnya dikembalikan Ke jasad 100% Sudah gak pisah lagi Gak ada kematian Makanya di surga tidak ada tidur. Enggak ngantuk penghuni surga maupun penghuni apa? neraka. Enggak ada mati. Mati sudah disembelih. Nanti ketika masuk surga atau masuk apa? neraka. Disembelih kematian. Maksudnya kematian disembelih, ya enggak ada mati. Maksudnya enggak ada lagi perpisahan antara roh dan apa? jasad sudah menyatu 100% selamanya. Selamanya. Kalau sudah menyatu, maka sudah apa? Abadi selamanya. <tuh> nah, di sini berita pertama yang Dan itu masuk dalam akidah yaitu bahwa Allah menugaskan menciptakan satu malaikat yang tugasnya, Allah tugasnya menugaskan satu malaikat di sisi nabi di alam kubur untuk mengabarkan kepada beliau siapa saja yang Bersolawat di antara umatnya. Nah ini di antara umatnya. Nah, Nabi Muhammad secara khusus beritanya ini Nabi Muhammad secara apa? khusus. Nabi yang lainnya enggak ada berita, enggak usah kita, Pak, e, tersibukkan dengannya. Yang penting kita cukup dengan informasi yang ada. Nah, Malaikat ini diberi data oleh Allah nama-nama seluruh umat Rasulullah sampai hari kiamat namanya dan nama bapaknya nanti kalau ada seorang dari umat Rasulullah mengabarkan atau bersolawat malaikat ini sudah tahu si fulan bersolawat ini yang akan mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan didengar oleh Nabi. Tidak ada riwayat mendengar nabi mendengar salawat Nabi mendengar Orang yang Berbicara, orang yang bersolawat Tidak, tidak ada Ini hadis yang berkaitan dengan hal ini Ini Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan hadis ini Hassan Dihassankan Sheikh L al Bani dalam Suhaif Targih Terhib Dan di dalam silsilah sahihah Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Kala kala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wakkala, sesungguhnya Allah menugaskan wakkala, mewakilkan maksudnya menugaskan, ah, eh, bi qabri tikuburku." Ini di dalam kuburku malaikat satu malaikat. Satu saja malaikat ini. Senantiasa ada di sisi Rasulullah di alam barzah Al-Tauhulah Wasma Al-Khalayk Allah memberi nama-nama seluruh makhluk. Ini seluruh makhluk, maksudnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia yang hidup setelah Rasulullah maka umat beliau sampai hari kiamat, ya umat Rasulullah semuanya. Khalayusal liale yaahadun nilaiya melkiyama naka. Tidaklah ada seorang pun yang bersolawat atasku sampai hari kiamat illa melainkan ablaghuni bismhi wasmi abi melainkan ablaghuni melainkan, melainkan malaikat ini mengabarkan kepadaku menyampaikan solawat itu menginformasikan solawat tersebut bahwa si fulan dan si fulan Hatta Fulan ibnu Fulan Ini Fulan bin Fulan Ini datanya lengkap Database-nya lengkap <tik> Bahasa kita kan database-nya Database-nya lengkap Seluruh makhluk umat Rasulullah Berapa miliar semuanya Nah ini Semuanya, satu malaikat cukup Ya, satu Malaikat, berapa tera berapa tera memori -nya. ini masya allah ini luar biasa Jadi ini sudah dikasih informasi satu malaikat ini bahkan kemampuannya seluruh dunia yang bersol <tuh> yang bersolawat kepada nabi ini malaikat satu ini diberi kemampuan untuk mengetahui ini Kok bisa malaikat ini tahu yang ada di ujung dunia sini dan sana? Ia ya, semuanya bersolawat satu waktu. Ia ya, ini langsung mengabarkan. Nah, kalau ada seribu orang bersolawat misalnya ya, di waktu yang sama, ini gimana malaikat ini menyampaikan fulan bin fulan fulan bin fulan? Kira-kira bagaimana? Bagaimananya ini jangan lebah. Kita itu dulu sebelum ada komputer komputerisasi, ya, itu kita membayangkan mengabarkan fulan bin fulan menulis data seribu dua ribu satu juta kita bingung untuk mengetahuinya. Ya, sekarang nah ini tinggal ngeklik sudah masuk apa? Eh, <tuh. tuh. tuh>. otomatis nama sebanyak apapun, ya kan? Kalau manusia saja bisa, maka, kenapa Allah enggak bisa? Ya. Kenapa Allah tidak? Wah, tidak bisa. Kapan? Ini, jangan dikiaskan kehidupan kita, nah, kehidupan Rasulullah Muhammad di dalam kubur sama seperti kehidupan dia, pak, di dunia. Gambarannya sangat berbeda. Ini, nah, nggak berbeda. Yang jelas ini informasinya, malaikat tidak menginformasikan setiap orang solawat langsung disampaikan fulan bin fulan bersalawat atasmu, fulan bin fulan bersalawat atasmu. dijawab oleh Rasulullah SAW. dijawab, nah, ini. dijawab oleh Rasulullah, kat sol lah alik, ini, nah, ini, kat sol lah alik bersalawat atasmu. artinya Rasulullah mengetahui informasi ini. sehingga informasi seperti ini, yang pertama, bahwa para nabi termasuk Rasulullah mereka hidup di alam barzakh. Kehidupan yang uh, lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Sama sini kira-kira ya. Kehidupannya sebenarnya uh, uh, kehidupan lanjutan dari kehidupan di dunia. Nah, ini. Lebih sempurna kenapa? Karena orang mukmin sudah merasakan keimanannya, buah dari apa? Keimanannya sejak masuk alam kubur. Orang mukmin masuk alam kubur dia pelong bahagia di dalam apa kuburnya. Maka kehidupan di alam barzah bagi orang mukmin kehidupan yang lebih nyaman, lebih uh, lebih bahagia dan lebih lebih nikmat dibandingkan dengan kehidupan dia apa di dunia. Kebalikannya orang kafir. Nah Ini kehidupannya orang kafir. Ini jadi. Ini yang pertama Para nabi mereka hidup Sebagaimana para manusia Hidup di alam barzah Ruhnya Jasadnya dikuburkan di dunia Faham sini kira-kira ya Jadi ruhnya hidup Bahkan Rasulullah mengimami Para nabi Yang diimami apanya Ruhnya Yang sholat Kemudian ketika Israq Meraj ketemu dengan para nabi Apanya? Ruhnya, kecuali Nabi Isa Nabi Isa ketemu jasad dan ruhnya Sama dengan Rasulullah SAW Ketemu dengan Rasulullah SAW Tapi, Ini yang pertama Yang kedua Bahwa bumi ini tanah Yang menjadi kuburan para nabi Tidak memakan jasadnya para nabi Maksudnya Jasad para nabi utuh Meskipun kita tidak melihat Menakjikannya Nah ini, tanpa kecuali Seluruh jasad para nabi Apa? Utuh Kenapa? Karena tidak dimakan tanah Kalau bahasa kita dimakan apa? Dimakan tanah Bahasa Arab juga demikian nah Ini Latak kulu Tanah itu tidak makan Jasad para nabi Maksudnya Tetap utuh Sempurna, tetap utuh Tidak ada eh, Berkurang Sama sekali, tidak bakal dimakan Kenapa? Berdasarkan hadis yang diriwatkan Imam Abu Dawud, Imam Nasai Ibn Majah, Ibn Hibban dan yang lainnya Hadis ini disuhaikan Syahabani dalam Sahih suhaib eh, Dari Dari eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna min Alaihi Ayamikum Yaumal Jum'ah. Sesungguhnya di antara hari-hari paling abdol, hari-hari kalian yang paling abdol adalah hari jum'at Hari jum'at adalah paling apa? Abdol, paling abdol. Fihi kuliqo Adam." Pada hari Jumat Diciptakan Nabi Adam alaihissalam Jadi Nabi Adam Diciptakan oleh Allah Dengan kedua tangannya Sendiri Tidak butuh bantuan Allah yang menciptakan sendirian Nabi Adam alaihissalam Diciptakan pada hari itu Selesai Selesai Hari itu juga Karena kalau Allah menghendaki kun fayakun, ya kan? Jadi Nabi Adam diciptakan cukup Allah mengucapkan kun. Jadilah Nabi Adam. Dan Allah menciptakan Nabi Adam ya ini seandainya mengatakan kun saja sudah cukup. Tapi Allah memuliakan Nabi Adam. Ya ini bukan hanya kun saja, tapi Allah langsung menciptakan dengan tangannya. Allah menciptakan Nabi Adam Dari berbagai macam Jenis tanah Dicampur kemudian Dijadikanlah Dibentuk oleh Allah Dengan tangannya Nabi Adam AS Panjangnya 60 hasta Berapa 30 meter lah ya ini 60 hasta 20 sekian 28 meter mungkin. Ya, tingginya. Jadi kita itu keturunan raksasa. Masyaallah. Kenapa Adam raksasa? Ya. Bayangkan, manusia tingginya 28 meter. Berapa tingkat itu ya? Eh, kalau ada gedung, gedung itu berapa meter? 3 1/2 4 meter lah ya. Nah eh, ini itu tingkat berapa jadinya? tiga <tuh>, tujuh tujuh delapan tingkat, nah ini masya Allah. Nah, silahkan dilihat bu, oh, ternyata, nah kalau ada bangunan tujuh tingkat, <tuh, <tuh, Nabi Adam bayangkan segitunya. Nah ini nah, kita kita anak cucunya, ya. Nabi Adam alaihissalam, enam puluh hasta. ini nah itu dari tanah diciptakan oleh Allah sendirian, kemudian ditiupkan ruh yang sudah diciptakan oleh Allah sebelumnya oleh Allah masukkan Tuhannya hidup jadi langsung Nabi Adam alaihissalam demikian wafih kubito Nabi Adam juga pada hari Jumat diwafatkan meninggalnya hari apa Jumat salah satu ciri khusnul khotimah meninggal hari apa hari Jumat sama dengan Nabi Adam alaihissalam ini kalau ada Orang mukmin meninggal hari Jumat berarti husnul khatimah. Kalau ada orang kafir meninggal hari Jumat <laughs> suul khatimahnya. Nah, kalau orang kafir mati dalam keran kafir hari Jumat suul suul khatimah. Nah, ini hari apa saja. Ini, ini termasuk hari Jumat. Termasuk sini kira-kira ya. Maka suul khatimah. Nah, ba'dhihin nafkhah pada hari Jumat juga ditiup sangkakala hari apa? Hari di mana ditiup sangkakala hari kiamat terjadi. Hari kiamat. Wa fihi pada hari itu juga hari Jumat saqah, manusia mati semuanya. Manusia terakhir, manusia terakhir. Ini orang kafir semuanya. Orang apa? Orang kafir mati Pada hari Jumat Setelah hari kiamat hari Jumat Maka mereka orang-orang kafir Dimatikan Karena yang hidup pada waktu hari kiamat Cuman orang kafir Bahkan paling kafir Sepuruh buruh makhluk Termasuk iblis Iblis nanti matinya kapan Terakhir sama Dengan manusia yang mengalami hari kiamat Jadi ya, Iblis juga mengalami hari Hari kiamat, waliarbilah. Itu seburuk-buruk makhluk yang pada waktu hari kiamat terjadi masih hidup. Itulah seburuk-buruk apa makhluk. Kemudian, wafaksi rualiya minosolatifihi <-tis> <tis> maka perbanyaklah solawat. Perbanyaklah solawat atasku, pak Inna solataku makrudatun alia. Karena solawat kalian akan di makrudatun alia di kabarkan kepadaku, disampaikan kepadaku, ditunjukkan kepadaku. Rasulullah tidak mengatakan aku mendengarnya. Ya, apa maksudnya? Aku mengetahui mendengarnya ndak. Rasulullah mengetahui itu karena dapat berita dari malaikat yang tadi ditugaskan oleh oleh Allah azza wajalla. Ini bukan Rasulullah yang mendengar, enggak ada. Berita hadis Rasulullah saya mendengar. Sholawat kalian tidak ada yang ada ini tadi malaikat yang ditugaskan menyampaikan kepada Rasulullah jadi bukan Rasulullah yang langsung tahu tapi diberitahu oleh malaikat nah nih kalau mereka mengatakan nah nih para sahabat mereka mengatakan para sahabat maksudnya kei satu ratus sholatuna alaihi wasallam ai bulita Para sahabat ini keheranan, "Ya Rasulullah, bagaimana disampaikan selawat kami kepadamu? Waqat arimta. Padahal engkau kan sudah hancur. Sudah berdebu, sudah jadi debu. Nah, engkau kan sudah jadi debu. Namanya orang mati. Orang Arab yo ya, mereka kadang membongkar kuburan ada oh sudah jadi apa? Tulang-tulangnya sudah jadi apa? debu sudah jadi tanah ini. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, namanya kalau Rasulullah sudah meninggal kan ya jadi tanah. Manusia yang lainnya juga demikian. Nah, ya Rasulullah, bagaimana kok bisa disampaikan kepadamu wong engkau sudah jadi tanah ini. sudah hancur?" Maka Aibulita faqala innallaha maka Rasulullah mengatakan Rasulullah menjawab sesungguhnya Allah jalla wa ala, ala ardi Allah mengharamkan melarang bumi ini antakula untuk memakan ajsa mana memakan jasad kami Memakan apa jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi semuanya utuh. Semuanya apa? utuh. <tuh> semuanya utuh. Baik. <tuh> nah, disebutkan eh ini di masa kekhalifahan Umar atau setelahnya Disebutkan bahwa Bani Israel Mereka Atau ada seorang Nabi Bani Israel Disebut namanya Daniel Ada Nabi Daniel <tuh. <tuh. Nabi Bani Israel Jadi memang Itu nama ini ada di Israel nah Di kalangan Bani Israel Ada lagi Nama Nabi uh, Yang diberitakan Dalam Israel Samsung bukan Samsung, Samsung. Nah, ini Samsung, <laughs> Samsung. Nah, ini bukan Samsung Betawi ya, Samsung. Nah, itu nama sebenarnya itu dalam literatur uh, Israeliah sebagai Nabi. Nah itu. Nah suatu ketika ditemukan di kedok jasadnya itu utuh. Mereka mengatakan, oh ini jasadnya ini Nabi Daniel, ya akhirnya pada masa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau khalifah setelahnya memerintahkan untuk menggali tujuh atau tujuh kuburan, tujuh tujuh tempat digali tujuh apa? tujuh tempat. Kemudian di malam hari secara serempak dibikin dibungkus tujuh jasad. Entah yang lainnya tebok atau bagaimana ya kan? Ini pokoknya ada nggak teboknya? Pokoknya ini dibentuk seperti manusia. Ini yang ukurannya sama dengan ini. Kemudian secara serempak dibawa ke tujuh tempat itu, kemudian dikuburkan. Akhirnya pak, ini nggak jelas mana yang kuburannya siapa? yang tidak. Nabi yang katanya Nabi ini. supaya apa? Gak dikultuskan supaya tidak dia apa? Tidak dikultuskan. Ini salah satu penjagaan nah ini terhadap Tauhid terhadap Tauhid supaya menghindari apa? Kesirikan karena Rasulullah sudah mewanti wanti para sahabat jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah nah ini dan inilah yang dikhawatirkan. Kalau ada kuburan Nabi, wah oh ini kuburan Nabi ini bakal dia wah, dijiarai, dikunjungi dan seterusnya. Ini bahaya. Ini yang menyebabkan banyak terjadi kesirikan, dikunjungi, dimintai, dipanjatkan doa, sebagaimana yang sekarang banyak. Eh, ini bahkan di jalan-jalan eh, ada panah kuburan Wali Fulan, ya. Aulia, kuburan dan seterusnya Oh wow, rame Nah ini, dikunjungi Untuk apa? Ternyata banyak yang Berkunjung ke situ dan ini ada Sebagian yang survei Menanyakan orang-orang yang Iktikaf di kuburan tersebut uh, Ini saya Punya hajat <laughs> Datang untuk meminta Dan seterusnya, walaupun itu bilang Nah, ini. Makanya tidak ada kuburan nabi yang valid kecuali kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tidak ada yang valid. Nah ini. Bahkan banyak di antaranya adalah dusta. Yang antaranya lelawah? Dusta. Nah. Ini. bisa dikatakan ini adalah kedustaan karena enggak ada ditemukan di zaman Rasulullah para sahabat tabi'in tabi' tabi'in yang namanya ziarah kuburan fulan-fulan nabi enggak ada. Enggak ada. Maka ini amalan-amalan yang berkunjung ke nabi fulan nabi fulan ini semuanya adalah bid'ah khurafat. Bid'ah dan apa? Khurafat. ini yang banyak menjerumuskan dalam kesyirikan. Jadi gini <tuh> Beritanya bahwa para nabi tidak dimakamkan, tapi di mana mereka hanya Allah yang Maha Tahu, hanya Allah yang Tahu. Termasuk kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuburan Nabi Ibrahim tidak ada yang valid sama sekali. Dan seandainya pun valid, tidak ada syariat kunjungan khusus ke kuburan para nabi. Kuburan para nabi termasuk kuburan Nabi Rasulullah Sosalam. Yang berkunjung Ziarah ke kuburan Nabi Tidak boleh kita ini Di Indonesia Ketika umroh misalnya Atau ke Madinah Niatnya ziarah Kubur Nabi Tapi niat yang sahih Yang benar adalah ziarah Masjid Nabi Nabawi Kalau sudah Masuk di masjid Kemudian ziarah Ke kuburan Nabi, tidak apa-apa Karena keumuman ziarah kubur Keumuman ziarah apa? Kubur Dan disyariatkannya apa? Ya sama dengan kuburan yang lainnya Yaitu mengucapkan salam Assalamualaikum nah, ini. nah itu Itu yang disyariatkan ketika ziarah kubur Sama dengan kuburan yang lainnya Tidak ada amalan khusus Kalau kuburan nabi ada amalan tertentu Tidak ada dalilnya dan Tidak ada tuntunannya Baik, dan tidak ada mukilan dari sahabat siapapun yang sahih. Tep sampai di sini kita akhiri uh, masih tentang kehidupan para nabi di alam barzah dalam hadis-hadis yang berikutnya, insyaAllah Taala. Kita akhiri subhanakallahu ma Rabbanabi hamdi kashyadillah ilahilantastulfilkatubleg. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.